Jilo-jilonya Indonesia mana Caca. Ada ratu oplosannya Indonesia. Wiwi Sakintra. Jihan Audi. Di ikke ka Lagi dan di san lintang keherlap cahaya sinar terang dasar kasih sun langit ga beran Terima kasih. Matur nuwun. dipun asto